Mohon Dipertegas bagi ikhwan yang masih Suka facebookan Dengan alasan ingin memantau Situs-situs uh, Ya ini kolongan tertentu Turafuyin atau Sururuyin Atau MLM atau yang lain Ya ini, Uh, Facebook seperti yang kita tahu Motorotnya begitu besar Kalaupun memang Ada keperluan tertentu untuk membantah Mereka Ya mungkin orang-orang tertentu saja Yang memang Diperkirakan dengan Dugaan kuat akan bisa menjaga Dinnnya Dan juga dengan mungkin Konsultasi dan Terus komunikasi dengan sebagian Asatikah itu mungkin bisa dibenarkan Dalam kondisi tertentu Tapi kalau secara umum kita e, Memantau Perkembangan melalui Facebook Hanya ingin tahu Jangan Banyak mudaratnya Mudarat Facebook ini Bisa dalam bentuk syubhat, Bisa dalam bentuk syahwat Kalau Eee pada orang-orang yang gampang terkena syahwat dia akan diarahkan oleh setan kepada hal-hal yang sifatnya syahwat ya, wanita, perkenalan, berkomentar dan seterusnya. Kalau ada orang yang kecenderungannya kepada din, nah ini biasanya nanti diarahkan oleh setan kepada syahwat dari penasaran dan ingin tahu akhirnya bisa terkena sifat-sifat mereka. Ya, jadi sarana Facebook, jejaring sosial ini motoraknya sangat besar sekali. Dan ini saya rasa juga semua orang sebetulnya tahu tentang motoraknya. Di mana ini juga menjadi alat bagi orang-orang yang tidak baik untuk melakukan berbagai kepentingan mereka Maka kita selamatkan diri kita Dan selamatkan keluarga kita dan anak-anak kita Kalau Facebook itu hanya berakibat Menyibukkan dalam waktu kita saja Itu sudah mutorot Sekarang Antum coba perhatikan ya, Ketika dulu belum ada Atau belum berkenalan dengan Facebook dengan sekarang yang mungkin sebagiannya aktif menjadi Facebooker dia akan melihat perbedaan aktivitasnya dulu dan sekarang insyaallah ya usnudan saya ketika belum kenal Facebook dia mungkin membaca majalah, membaca buku sibukannya dengan itu mungkin ibadah, baca Quran sholat dan lain-lain tapi ketika orang sudah kenal Facebook ya dan memegang dengan alat komunikasi yang canggih. Maka waktu-waktunya akan tersibukkan dengan itu. Mau makan, buka dulu. Bangun tidur, ya buka dulu. Mau tidur, buka dulu. Itu lagi, itu lagi. Sehingga waktu itu tersibukkan untuk itu. Tersita untuk itu. Akan jarang dalam membaca buku, jarang membaca majalah, mungkin jarang membaca Quran. Ini kalau kita tengok dari sisi waktu saja yang tersita untuk kepentingan yang jauh dibanding yang sebelumnya itu sudah mudarat apalagi dengan tadi bahaya syubhat dan bahaya syahwat maka hindari ya selamatkan ini waktu kehidupan kita ini apa namanya kehidupan yang berharga jangan digunakan dengan hal yang sia-sia Allah beri waktu kita ini waktu yang sangat berharga. Jangan disia-siakan. Ya. Sekarang waktunya beramal besok di akhirat waktunya dihitung amalnya. Apakah hal uh, yang terkait dengan Facebook tadi memberikan manfaat untuk kita di akhirat kelak atau tidak? Kalau pun memberikan manfaat seberapa? Ya dibanding apa dan kalau kita melihat berbagai problem yang ada sekarang ini dari problem keluarga bahkan problem negara ini diantara sumbernya adalah Facebook ini seorang juga begitu mudah mengumbar tentang kartu dirinya segala sesuatu ditulis Baik atau buruk enggak mikir apa akibatnya. Saya sedang makan di sini. Saya sedang di Ka'bah. Ya, tawaf. Saya sedang apa? Bersama keluarga di tempat ini. Oh, saya diberi hadiah oleh suami saya. Saya diberi hadiah oleh istri saya. Semuanya terungkap. Hal seperti itu kan akan membuat celah Bagi syaitan, bagi kalangan manusia maupun jin Untuk merusak Ya, Dulu orang tidak pernah tahu tentang apa dan bagaimana kita Dengan cara tulis status di Facebook Semuanya diketahui orang Nah ini Kalau dulu ada orang yang suka kuduli Pengen tahu apa yang dilakukan kita Sekarang Malah dari kita sendiri mengabarkan apa faedah yang seperti itu? Ini membuka celah kerusakan yang seperti ini. Ya, membuka peluang orang-orang hasad. Ingat pesan Nabi apa Yakub kepada Yusuf? Apa? La taksus ru'yaka ala ikhwatik, fayakidu laka kaida. Ketika Nabi Yusuf mimpi, apa pesan ayahnya? Jangan kamu ceritakan kepada saudara-saudaramu. Sehingga mereka akan membuat tipu daya. Ini, ya, dilarang saya menceritakan kepada saudara-saudara karena ada kekhawatiran. Padahal mereka juga orang-orang Muslimin, mereka juga orang-orang soleh, ya. Tapi karena godaan syeban, terjadi akan terjadi. Alangkah kita ambil satu kaidah. Ini, ya, perkara yang itu mimpi bagus. Sampai dilarang diceritakan karena ada kekhawatiran. Apalagi perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Apalagi yang jelek malah diumbar. Melalui status-status Facebook dan yang lainnya itu. Twitter dan yang lain. Maka berhati hatilah dan sudah tinggalkan hal-hal seperti itu. Lakukan yang lebih manfaat. Ya.